Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi Hari ini Selasa 11 September 2018 dibacakan Ardian Shah. Warga Jangka ditemukan meninggal di saluran tambak. Krisis listrik di Sumatera Utara teratasi 2022 jika PLTA Batang Toru rampung. Satu unit rumah warga Bireun hangus terbakar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM. Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lokus dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Udarlun Muzakir bin Husin, 48 tahun, warga Jangka Ketapang, Kecamatan Jangka Biren, yang berprofesi sebagai petani, ditemukan meninggal dunia dalam saluran tambah atau irigasi perbatasan desa Jangka Ketapang dan desa Alubi Jangka selasa pagi. Korban ditemukan tidak bernyawa sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat oleh sejumlah warga. Kapolsek Jangka, Ibda Syahrial, mengatakan penemuan jasad Muzakir berawal saat Nurhida Muzakir, warga desa Jangka Alubi hendak ke saluran irigasi selasa pagi. Ketika itu Nurhida Sonta melihat mayat terlungkup di dalam saluran irigasi dan langsung berteriak minta tolong. Tidak berselang lama sejumlah warga berdatangan dan memberitahukan kepada perangkat desa kemudian dilaporkan ke petugas piket di Polsek Jangka. Polisi yang tiba di lokasi melakukan evakuasi. Namun korban tidak diizinkan oleh keluarga dibawa ke puskesmas jangka untuk divisum sehingga segera dibawa pulang ke rumah duka untuk dikebumikan. Adik kandung korban bernama Rizwan bin Husin mengatakan abangnya Muzakir sudah lama mengalami gangguan jiwa yaitu sejak berusia 30 tahun. Korban juga mengalami gangguan penglihatan. Diduga saat keluar rumah pada malam hari korban jatuh ke dalam saluran tambak dan terseret arus pasang hingga meninggal dunia. Sudah Sumatera Utara ditargetkan keluar dari krisis listrik 4 tahun mendatang. Target ini sejalan dengan pengerjaan PLTA Batang Toru yang diharapkan selesai sesuai target pada tahun 2022. Direktur Utama PT. Not Sumatera Hidroenergi NHSE, Sarimudin Siregar mengatakan saat ini pengerjaan PLTA Batang Toru baru membuka jalan atau secara persentasi baru 5,72 persen. Ia optimis dengan dukungan DPR RI dan pihak lain, PLTA berkapasitas 500 MW ini bisa diselesaikan sesuai target. PLTA Batang Toru merupakan salah satu proyek strategis nasional yang sedang digenjot pemerintah untuk mengatasi masalah listrik di berbagai daerah. Merujuk kapasitas yang dimiliki begitu besar, PLTA Batang Toru disebut tidak hanya mengakhiri krisis listrik Sumatera Utara, namun Pulau Sumatera keseluruhan. Sementara itu Profesor Untung memastikan Usu akan mendukung percepatan pengerjaan proyek dengan mengirimkan ilmuannya ke lokasi PLTA Batang Toru. Ahli yang terdiri dari Pakar Lingkungan, Hukum, dan Kehutanan ini akan membantu menganalisis kemungkinan masalah yang dihadapi selama pengerjaan berlangsung. Zudarlun, sato unit rumah berkonstruksi kayu milik Kartini, 59 tahun, di desa Blang Rangkuluh, Pedada Biren, terbakar senin kemarin pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sejauh ini, belum diketahui sumber api yang menyebabkan rumah tersebut terata dengan tanah. Kepala pelaksana BPBD Biren, M. Nasir, mengatakan, dari hasil kajian Satgas Tim Reaksi Cepat BPBD dan Keterangan Pemilik Rumah, Api mulai terlihat di ruang dapur pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu singkat api disertai asap pekat membumbung tinggi hingga ke atap. Agar api tidak merambak kebangunan lain, belasan warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api baru berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah kondisi rumah beserta isinya habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Rumah berkonstruksi kayu yang hangus terbakar selama ini ditempati Kartini bersama lima anaknya. BPBD bersama Dinas Sosial Biren telah menyerahkan bantuan masa panik. Sudarlun Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Aceh Barat Daya 400 ton dari total usulan penambahan 1.550 ton. Penambahan untuk pupuk jenis urea dan NPK Ponska masing-masing 200 ton, sedang ZA dan SP36 tidak ada penambahan alokasi. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Abdiah Nasruddin mengakui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah menyetujui usulan penambahan alokasi 400 ton pupuk bersubsidi, yaitu 200 ton urea dan 200 ton NPK Ponska atau hanya bertambah 10% dari alokasi tahun 2018. Nurut Nasruddin persetujuan penambahan alokasi urea 200 ton dan NPK Phonska 200 ton tidak mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Abdia hingga Desember sebab masih ada musim tanam rendengan yang dilaksanakan Oktober hingga November mendatang. Luas tanam juga sekitar 10.267 hektar tersebar di 9 kecamatan. Nasruddin menambahkan dari jumlah penambahan 200 ton NPK Ponska 32 ton telah diproses penebusan sejak Senin kemarin oleh PT Meligo untuk mengatasi kelangkaan pupuk NPK Ponska di tiga kecamatan yaitu Setia, Mangging, dan Lembasabil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah perbaikan pintu air bendungan irigasi Pantilung berupa bangunan penahan sampah di Desa Bunyat Kecamatan Julibiren yang dimulai beberapa bulan lalu diperkirakan rampung pertengahan Oktober 2018. Sementara itu pintu bendungan irigasi tersebut baru dapat dibuka pada akhir Oktober agar air bisa disuplai ke areal persawahan dan perkebunan. Kepala Dinas Pertanian Biren Insinyur Ali Basya MSI mengatakan dua hari lalu dinas telah melihat pekerjaan perbaikan pintu air irigasi pantelung. Apabila tidak ada kendala di lapangan seperti bencana longsor, maka pekerjaan rampung pertengahan Oktober. Ini berarti beberapa hari ke depan pintu air dapat dibuka. Sejak pintu bendungan ditutup, suplai air ke areal persawahan dan perkebunan terhenti. Bendungan irigasi Pantilong yang dibangun tahun 80-an dan diresmikan tahun 1991 digunakan untuk mengairi sawah seluas 6.562 hektar lebih di pesangan Cempak, Jangka sampai ke Pedada dengan sumber air Krung Pesangan. Sudarlun menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menggelar pawai ta'aruf ...melintasi sejumlah ruas jalan dalam kota Blangpidi selasa pagi. Pawai Ta'arup melibatkan ribuan siswa... ...dari jenjang SD hingga SMA sederajat... ...serta santri dan elemen masyarakat. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Abdiya Rajudin... ...selaku panitia pelaksana, mengatakan... ...Pawai berlangsung meriah mendapat pengawalan... ...dari personil polisi lalu lintas dari Polres Abdiya. Ribuan peserta pawai bergerak dari kompleks pembangunan Masjid Agung di Desa Senaluh menuju lapangan Persada Blankpidi di Desa Kedisiblah. Di sepanjang rute yang dilalui peserta pawai mendapat sambutan warga. Peserta memakai pakaian muslim dan muslimah didampingi Dewan Guru. Peserta pawai juga mengusung atribut bernuansa islami disambut Wakil Bupati Abdiyamus Lizar MT di panggung kehormatan di depan kantor dinas perpustakaan dan arsip. Rajudin mengatakan selain Pawaita Arup menyambut Tahun Baru Islam, Pemkap Abdiya juga melaksanakan lomba baca kitab kuning di Kompleks Pendapa Wabub Abdiya. Rangkaian kegiatan lainnya adalah tablik akbar. ceramah menyambut Tahun Baru Islam dihadiri Bupati dan Wakil Bupati bersama anggota Forkopimkap serta pimpinan SKPK dan elemen masyarakat.